Bapak Gilbert, selamat siang Iya, selamat siang Silakan. Wah, siang. saya sudah senang kalau Pak Dahlan Diskan jadi d i r u t n y a PLN ini.、Hmm. j a d i kalau ada Keluar penolakan dari Serikat Buru, h itu sudah wajar Karena kan Pak Dahlan ini Terkenal dengan bersih Ya, ya kan Malah beliau kan tidak digaji Mengelola, mengelola BUMD itu、hmm. di, di Surabaya Jadi ini hanya ketakutan、hmm, Dari pihak s e r i k a t buruh ya, karena kalau padahal masuk kan berarti pekerjaan-pekerjaan、ah, kotornya, tanda kutip ya, ya. akan dibongkar habis. Itu.、Okay. Jadi s a y a r a s a ini ya cuma apa ya biasalah seperti beginilah.、Okay. Jalan terus deh padahal kita semua mendukung anda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Yono, selamat siang. Selamat siang. Ya. Silahkan Pak, apa sebetulnya maksud di balik penolakan Dahlan ini menurut Anda? Ya, ini jelas bahwa mereka ini di PRN atau di serikat pekerjaannya itu banyak yang istilah、uh, ininya ya, apa, motivasi untuk marketing dan sebagainya itu adalah bad mood ya. Istilahnya banyak yang kayu mati yang tidak produktif lagi, lalu dia takut. ただ、や、レスクトリーさん、professionalism、management、や、ディスラーさん、ティングアンプレカー、監督、エトヤンプラタマ。パルヤンプラタマ、パルフェルエンスティンドミカル、ジャムパンサー、トゥタレジャン、ピギリトゥニア。パルヤンプラタマ、アガラミサー、パガワクトゥヤンプラタマ、イフェルエンスティンドミカル、ジャムパンサー、トゥタレジャン、ピギリトゥニア。パルヤンプラタマ、アガラミサー、パガワクトゥヤンラー、ディマナトゥエトアガ、イフェン。 Yang sangat besar namanya WOC (World Ocean Conference), di mana pada waktu itu listriknya b i a r t e t dan di sana itu yang harus r i l i beberapa puluh negara, begitu ya. Sehingga dalam hal ini kita itu merdeka lebih dari enam puluh tahun, tapi、ya. tingkah laku dari PLN yang sama sekali tidak memberikan. kontribusi yang layak、Baik. artinya kepada bangsa negara ini sungguh satu hal yang mengecewakan. Oke、okay, Pak Yono terima kasih kami sudah bisa menangkap opini Anda Bapak Sulaiman selamat siang. s e l a m a s i a Komentar Anda Pak?、Uh, secara logika itu kita harus pikir itu s a n a gampang aja kenapa bisa terjadi p e n o l a k a n oleh sikap bekerja itu ya salah satunya tadi sudah di bahas oleh kita akan terjadi konflik kepentingan konflik of interest itu dan、uh, dengan masuknya profesional yang baru tentu itu akan merombak semua manajemen-manajemen yang kurang bagus, kurang rapi di p l n itu dan semua itu akan berpengaruh, t e r d a m p a k ke pekerja-pekerja yang lama dari p l n dengan demikian itu apabila hal ini tidak terlaksana makanya itu Indonesia itu tidak akan bisa maju sampai Mungkin antara lima sampai sepuluh tahun ke depan dan akan selalu terjadi pemadaman listrik, ya, pemrosesan, pemutusan segala sesuatu yang tidak t e r k e n a n di hati warga rakyat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bapak Divio. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Silakan, Selah m b m e n a e n Ya, yang jelas, orang-orang PLN akan kehilangan mata pencarian karena mereka harus bekerja benar. s e l a m a ini orang-orang PLN, e a n p a d a i mobil, jadi t o masih semata menolak.、Hmm. Satu-satunya jalan bahwa Presiden akan menetapkan bahwa p e m b a r u a n di PLN perlu. Orang-orang yang duduk tip suruh aja kerja untuk pemasangan instalasi dan distribusi. Karena instalasi dan distribusi itu kita di PLN masih kurang. Pembangkitnya cukup banyak, 19.000 megawatt. Tapi yang terdistribusi maksimum cuma 16.000 megawatt masih 3.000. Jadi untuk orang-orang perawatan dan instalasi, Serta distribusi Jadi dengan demikian maka PLN bersih dan listrik akan nyala Ini salah, salah satu kesalahan organisasi manajemen dan teknik Masalahnya komplek s di PLN itu Sehingga t i g u l a h kejalanan seperti ini Carut-marut dan t a r u a n Terima kasih Baik terima kasih Bapak Wiji selamat siang Ya selamat siang Jadi begini Serikat pekerjaan ini tidak nasionalis ya Mereka bekerja atau mereka bertujuan hanya untuk Organisasi mereka, mereka tidak melihat Secara keseluruhan Bagaimana bangsa dan negara ini Jadi saya melihat, ini ada kepentingan Pribadi, saya Setuju, jatlan ISKAN itu Bisa menjadi d i r u PLN Dimana bisa memberikan Satu kontribusi Dimana PLN ini tidak yang selama ini Jauh dari maksimal Sehingga dengan adanya jatlan ISKAN インドネシアの人は1000ドルです。しかし、私たちは1 0 a 0ドルです。しかし、私たちは1000ドルです。しかし、私たちは、この人たちの0 0ドルです。しかし、私たちは、私たちは、私たたちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちたちは、私たちは、私たちは、私たちは、私は、私たは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちたちたちたちは、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私た Memoroti masyarakat gitu ya, pada umumnya. Seperti itu. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih, Bapak Handi. Selamat siang. Siang.、Uh, ini ibu, sebenarnya PLN itu ya, m e s t i harus komputerize atau gimana ya, soalnya kenapa sekarang banyak kejadian itu, m e m a n g dicatat eceran n pemakaian. Tapi kenyataannya ada oknum-oknum PLN itu, menawarkan rumah orang. meterannya d i muter k a l i istilahnya kita udah pakai seribu bisa muter kerja di enam、mm、ratus -hmm. nah gimana PLN n gak g rugi ya rugi, jadi s e g e l i n t i r yang untung di, semua orang dirugiin coba PLN berubah sistem, n gak g bisa kalau mau ditentang gak boleh kata manual、mm -hmm. harus komputer atau di foto gitu ya, ya pakai foto apa gitu ya、yeah. kan sekarang banyak alat tangi di Israel y a n direkam jadi kalau rekam kan udah ketahuan n g gak bisa bohong lagi Soalnya manusia itu istilahnya kalau manusia itu makan uang, makan gaji, d i k a s i h a n g p a u mau. Tapi kalau di foto kan udah gak bisa apa-apa. <Galala> Bu, di otentik. Itu aja. Selamat sore Pak Iwan, penelpon pertama. Iya Bu. s i l a k a n Ini hanya pengalaman aja Bu ya, bahwa seikat-ikat r s e r pekerja itu biasanya yang menolak itu yang takut bahwa... dia tidak bisa menegalkan lagi, dia punya praktek-praktek yang selama ini yang buruk gitu sebenarnya kalau pekerja yang benar dengan sosok Dahlan Iskan, mestinya mereka s e t u j u a pagi l a Dahlan ini ternyata mempunyai pengalaman di bidang kelistrikan, dan harusnya secara profesional dia sudah menjadi sesuatu seorang pengusaha dan ini cocok untuk membawa p l n menjadi perusahaan yang mungkin jadi terbuka gitu Bu、e, pengalaman saya waktu punya pabrik pun begitu Bu, jadi serikat-serikat inilah yang pengurus serikat-serikat ini sebenarnya yang mempunyai seperti m a f i a gitu Bu yang merasa mungkin nanti、e, mereka sudah merasa kalau dibetulkan mereka nomor satu yang akan di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 s e Betulnya di Indonesia ini n gak g perlu kekurangan energi Karena itu yang di pinggir jalan Coba y u lihat ya Sepanjang jalan yang n a d i Itu adalah orang-orang PLN Kalau p a d a l a l yang duduk Itu bakal disapu bersih semua Makanya serikat pekerja PLN takut p a d a l a l maju terus Kita semua akan berada di belakang Anda Terima kasih Baik, saya ke Pak Rudy Selamat sore Pak Rudy s e o r e s i l a k a n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 オスマン、お疲れさまでした。 コロはプにゃん、にきったりゃ monopoly、に n だたばんにゃん、そがでゃ、ピキピキッ、ナイスタリー、テキシャン、なトング、なグラス、キらゥディア、キディシュマー、ビアアジェ、パマイニャ、マシャそれがでゃ、そもがでけっぷと、ディアマピン、サイナー、キタナカウ、マシアダ、ッ、アタ、ヤルディダー、シュマキタ、 Kalau memang d a l a n iskan KKN nanti, ya diganti lagi, gitu loh. Ini karyawan mungkin ya u d a h dapat e n a kali k ya. Jadi、uh, semua, atau ini gerakan politik dari manajemen yang sekarang kita juga n tak tahu. Begitu l aja, terima kasih. Terima kasih Pak o s k a n Pak Arjoro, selamat sore. Selamat sore Silakan Bapak. Terima kasih. Kalau saya sih melihat ini...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 Yang dipilih itu apa? Alasan pemilihan Dahlan Nisan itu adalah karena memang profesionalismenya. Jadi, kalau masalah konflik kepentingan, itu bisa diatur ke banyak peraturan yang bisa menjaga seperti itu. Terima kasih.